何が起きているの何が起きているの何が起きているの何が起きているの何が起きているの Uh, kesatuan satu paket gitu、uh -huh. dengan barang-barang lain untuk customer yang lain.、Uh -huh. Jadi lucu juga dia bisa p e n c e t saya i n p o t utility lah, PPN lah,、uh, tax e matematik tetapi faktur pajaknya itu saya minta dia tidak bisa kasih gitu.、Uh -huh. okay. Ya itu itu pengalaman saya. Oke、okay, baik. Terima kasih ya, terima. Pak Hus. Ya selanjutnya apa adi selamat、nah. siang. Selamat siang Iya silahkan Pak Kalau tadi punya pengalaman lain saya justru dengan、uh, satu kurir internasional yang berwarna kuning itu Jadi ini pengalaman mungkin setahun yang lalu Jadi、uh, poinnya adalah kurang lebih sama ya jadi dengan Bapak yang tadi、uh -huh. Jadi、um, harga barang dari sana misalnya katakanlah seratus Dolar sampai di sini setelah dihitung menjadi dua kali lipat dan itu faktor-faktor biaya-biaya yang dinyatakan、uh, b i a y a masuk dan lain sebagainya itu tidak ada. Itu cuma k w i t a n s i yang ditunjukkan dari uh, uh, namanya, perusahaan tersebut saja begitu.、Mm -hmm. uh, jadi kalau kita tidak tebus ini katanya ini semakin besar uh, semakin uh, tinggi biaya penebusannya begitu ya. Oke、okay、lah. Akhirnya saya jadi, enggak, jadi mengimport barang begitu, untuk itu saja satu kali a j a saya Padahal、hmm. waktu itu saya baru、uh, import untuk sampel saja begitu、okay. Setelah dihitung-hitung ternyata lebih murah beli di sini Akhirnya saya mengundurkan diri, nah ini pengalaman saya dengan salah satu namanya DHL itu Saya ingat persis itu,、okay. tahun lalu itu ya, Baik. Itu, terima kasih Terima kasih Pak Ade Kemudian Ibu Titi, selamat siang Iya Ibu, s i l a k a n Bu 最後に開いてみてください。私たちは BGSNSFNNYSCHOCKLAT で America です。私はバンデーラーです。私はマニアを開いていま t 私はビルです。私はビルです。私はビルです。私はビルです。私はビルです。私はビルです。私はビルです。 サイピーキル、サティガラン、ギネジャー、バサン、アブリアワクトン、アブリア、キリム、カマリ、アンゴサンサブ、ジュタン、アムラトス、ドプリマ。ウォー、シャツ、サタヤ、アバカ、エアンディサナゲーム、ドベヤ、ディアンゴマパパ、コムディアン、サン、アプロライギ、デキマス、デキマバランヤ、サウデキリム、サマビアイヤ、デキサナウ、ドブリッキー。 Anda tinggal terima di tangan, tapi nyatanya tidak sampai ke tangan saya. Dan kawan saya kecewa, saya kecewa bandara yang k untung. Terima kasih, Mbak. Oke,、okay, terima kasih, Ibu Titi. Selanjutnya, selamat s i a n g i b u Halo. Iya, Ibu. Siapa dengan Ibu i、oh, t Dengan Ibu k i m saya. Oke,、okay, silakan, Ibu. Uh -huh. uh, beberapa bulan ini, ya,、uh, b u r a n hanya FedEx, UPS, atau DHL,、uh, mereka n y u d a h semuanya jadi lata, e r t a dan、s、sering... Apa yang、uh, saya, saya, saya banyak contoh kirim dari uh, in, uh, apa Dapat contoh dari luar negeri ya、mm -hmm. Dan dulu hanya Rp55.000 mungkin kadis e tertentu ya Tapi sekarang setiap yang dikirim dari Luar negeri itu kok Bisa ada yang Rp800.000, Rp700.000 Rp600.000 setiap kali tanya Katanya dari Beacukai, a padahal m a l a i harganya itu hanya Rp2-3 dolar aja、bu. Saya bingung kenapa ya kok bisa、uh, Sampai sekarang kok b i a c u k a i n Yang、uh, gak bicara mengenai faktur pajak yang harus dikeluarkan ataupun apa namanya s t a t u s s a t u s n y a itu gak jelas itu berdasarkan、mm -hmm. apa、okay. uh, yang mereka kenakan itu begitu besar berdasarkan apa saya,、uh, kalau bisa tolong di dijelaskan dari pihak bea c u k a i n y a juga ya、yeah. oke、okay, makasih oke、okay, baik terima kasih Bu Kim Pak Andre selamat siang selamat siang Bu、yeah, s i l a k a n Pak Bukan, ya. saya juga dulu kan sering impor-impor nih iya、yeah. n、uh, Gak g cuman p a k a i FedEx, pake Counterpost juga suka Dan sering kena tuh e m a n t e m a n pernah ngambil buku Ada invoice-nya Cuman kata orang-orang b e a cukanya itu、uh, Dia punya harga bakunya Jadi harga buku ini kata dia sih lebih tinggi Daripada invoice yang saya bikin Yang, yang dikirim dari s a n、mm、o -hmm. Kenanya tuh bener sih dua kali lipat Oke、okay. Terus sarankan sekarang ke teman-teman yang tadi itu Yang pernah n g e i m p o r juga Mendingan sih k a l a u kata saya i n i ya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 Jadi sebenarnya siapa yang dipertalahkan? Saya kira Bia Cuka itu i suka mengada-ngada. Dia tuh suka bikin harga-harga sendiri, sedangkan dia sendiri nggak tahu gitu. Nah, ini yang mesti ditindak. Sebenarnya bikinlah peraturan. Kalau ada petugas Bia Cuka itu i yang bikinlah tahu sedikit pun hukum apa kayak gitu yang, yang berat sekali. Karena kasian negara ini, kasian orang mau dagang apa segala macam, kasian itu. Keterlaluan memang itu manusia-manusia bejat itu. m a s i h Ya, terima kasih Pak. Pak Amir, silakan. 私は私はあなたの会話をしていました。 パディビューす a か Uh, para pendengar PASFM supaya tidak memasukkan barang kalau tidak tahu liku-likunya barang untuk masuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, negeri-negeri yang apa namanya,、uh, sistem p e r p a j a k a n sama biar sukenya n gak g jelas gitu jadi tolong hati-hati lah dalam mem memasukkan barang maupun mengirim barang kalau tahu liku-likunya akan sangat murah sekali gitu terima kasih Ya, Pak Taufik h silahkan ya begini mas, saya juga punya pengalaman Jadi memang disitu juga ada permainan FedEx juga. Saya pernah terjadi, saya kirim,、eh, dapat kiriman katalog. Dan dia, t a d i k e saya itu cukup mahal. Akhirnya saya bilang, saya nggak m a m b i l Kalau kamu charge ke saya segitu, saya nggak ambil. Akhirnya disuruh ambil nama saya gratis, sudah nggak bayar gitu. Berarti kan ada permainan FedEx disitu. Terus yang kedua lagi, yang seperti u r u s a n y a n g Bapak yang sebelum saya pembicara itu, itu perlu diikuti. Itu. Jadi memang kalau kita nggak tahu dikali k u n ya memang harus... Harus tahu itu Kalau enggak kita bisa kena pajak n tinggi sekali Terima kasih Ya baik Pak r a b e t selamat sore Selamat sore Ya silahkan Pak Kalau bicara d i n a s Bia Cukai Dimana-mana itu Tidak ada transparansi Jadi arti n y a Beli barang puluh perak Bayarnya bisa sampai Kadang-kadang sama barangnya Sama harga pajaknya itu Jadi artinya Kita itu harusnya dibuat reformasi jurukasinya gitu, ya i t a Kita j a j a n pajak lah, meskipun banyak kasus, tapi k a r a udah mulai lebih baik gitu. Ada transparansi yang lebih jelas gitu. Petugas-petugasnya juga mulai,、uh, d a kantor pajak tuh mereka mau melayani kita tuh lebih ramah gitu dan lebih、hmm. baik. Anda kalau, punya pengalaman ya, yang sama, Pak Robert? Ya kalau masalah a n k o m a kirim BB misalnya Blackberry m a k s u d n y a sih yang gak pake uang ini、uh, uang tokoknya semua tau lah biar cukai begitu urusannya kan,、hmm. temen saya kok main di situ udah lama dia,、uh, about Blackberry, b Nokia semua tuh biar cukai itu begitu i ya artinya kalau yang mau dirubah mau dikikir hati harus a d a transparansi dulu Oke. i n i b i a r ini berapa harganya ya kan, dibuat website-nya jelas Nah itu baru bisa, tapi kalau sampai sekarang n gak g ada nah, tindak lanjut yang pasti, yang benar-benar realitanya nyata, percuma. Jadi contoh lah, c a y a di k e j a r a h tajak, kita mulai lebih baik gitu.、Mm -hmm. Oke.、Okay. Pak f r a n k y silahkan Pak. Pak、yeah. uh, ini saya mau kasih tau emosi yang l e n c e r i t a saya. Oke.、Okay. Uh, kalau di luar negeri ya, サーリー、サロキリンバリマバン、トゥー、タダナパジャクヤング、ブサウジュガ。サロー、タダマラティダナパジャクマ。アビコーディシニモキリンバラン、モキ g a バラン、サロータクトゥ。タクトゥナパジャクベサー、タクトゥナベアヤングアジュラス、ヤサロービギトゥー、ピタトゥー、トゥノコンブロニア、アロー、サンスパランジアロ Uh -huh. Untuk jenis barang yang tertentu Iya Coba j a n i Terima kasih Pak Dodo k Ya s e r i m a kasih ya Revo Ya silakan Itu ya Kita punya pengalaman Kita ada Kalau dibandingkan dengan b e c a s Dua puluh dua a pakai FNS ya Itu、uh -huh. kalau、uh, n g i r i m setengah kilo k e r a p a atau Tujuh kilo gitu Itu Oh、uh, iya n a Itu tetap cukup sibuk b a n g Jadi kayak di f o d o Kalau k nggak mau upaya、uh, r e s i kan Tidak semua orang a r a h 私は私は。 Uh, atau malah ini udah Bia、uh, uh, via TNF mahal Nanti d i d e k s a y juga mahal banget Jadi kalau b i a y a b tempat Indonesia t u i g a k jelas, o r a n g a r a n g teman-teman kita Jual gitu, pada heran Indonesia sudah、si、tidak masuk akal gitu Angka, -angka keluar begitu, begitu Oke,、okay, uh, terima kasih,、ya. Pak Marwan Ya, Silahkan, Pak. saya pikir ada Minimal ada dua hal ya Pertama, yang Mengalami langsung、eh, Peningkasan biaya itu Minta surat penjelasan dari FedEx yang menunjukkan memang itu terjadi, terjadi kenaikan dan dengan surat tadi dia bisa langsung datang ke Bia Cukai untuk minta k l a r i f i k a s i yang kedua、mm -hmm. FedEx dan、uh, Bia Cukai itu diminta untuk、uh, apa? dikonkron tiraja gitu,、mm -hmm. biar jelas siapa sebetulnya yang berbohong tapi saya setuju tadi ini memang akan menjadi, menjadikan biaya itu menjadi lebih mahal n、nah, apakah h a dengan ketidaktransparanan dari salah satu atau dua-duanya ini akan kita biarkan terus oleh sebab itu saya kira pejabat yang menjadi atasan dari biaya cukai kemudian orang-orang yang tadi sudah menjadi korban ini perlu uh, segera uh, mengambil langkah-langkah yang jelas lah begitu ya,、yeah. ya kita jawabasi. Oke.、Okay.